Bismillahirrahmanirrahim izin bertanya terkait eh, di luar masalah terkait hukum gadai Bolehkah orang yang meminjamkan hutang memakai barang yang digadaikan Misal motor atau mobil Tidak boleh Haram, ini riba Ini salah satu daripada pintu riba Dosa besar, dosa besar, dosa besar Hati-hati ya, bagi orang yang meminjamkan uang, kemudian diberikan jaminan. Gadaian, motor, atau mobil, atau rumah, atau apa, sawah, tidak boleh dia memanfaatkan Karena barang gadaian itu hanya barakalofikum jaminan. Kalau misalnya dia nanti tidak bisa bayar pada waktunya, kemudian barang tersebut dijual. Barulah ada harga, dibayarkan hutangnya, sisanya diambil tidak boleh dipakai. Tahu dosa riba itu apa? Dosa riba mempunyai 70 pintu. Yang dosa teringannya saja seperti menzinahi ibu kandung. Ya, ini dosa riba. Ini kenapa? Karena kuluqardhin jarra manfa'ah wa riba. Setiap pinjaman yang mengandung manfaat itu adalah riba. Dia meminjamkan uang 20 juta. Tapi dia mengambil manfaat dari gadaian barangnya tadi ya maka riba. Memang dia tidak minta tambahan 20 juta jadi 25 tidak. Tapi dia menggunakan barang jaminannya tadi, memanfaatkan. Bahkan yang ada di kampung-kampung itu sampai hancur motornya. Utang 5 juta digadain motor yang harga 10 juta masih baru. Karena enggak mampu-mampu bayar, motornya sampai hancur, sampai dipakai udah dipakai ngojek, dipakai enam. Sampai bayar. Kalau enggak bayar Ya udah motornya terus dipakai sama yang meminjamkan hutang. Ini zalim ini riba. Ya, ada yang menggadaikan kebun. Hasil kebunnya terus dimanfaatkan yang kalau dihitung-hitung itu hasil kelapanya itu bisa ngebayar hutangnya. Ya, jadi barang gadaian itu tidak boleh dipakai. Ya, riba, dosa besar. Terus ada solusinya tidak? Solusinya adalah dikasih harga. Solusinya dikasih harga. Misal ada seseorang digadaikan Ada orang pinjam 10 juta Sebagai barang gadaiannya adalah motor nih motor saya Ini gak boleh dipakai Kalau mau dipakai dikasih harga Adakan perjanjian antara dirinya dengan pemilik motor Ya, Pak ini motor sebagai barang gadaian Boleh eh, saya hargain Berapa dihargain satu hari ya kata si yang meminjamkan hutang. Ya sudah, Pak, saya hargain motor ini sehari Rp50.000. Jadi kalau misalnya Bapak pakai ya dalam hari itu ya Rp50.000. Itu boleh. Kemudian selama 30 hari itu motor dipakai sama yang meminjamkan hutang. Berarti kalau Rp50.000 dikali 30 berapa? Rp1.500.000 ya. Rp1.500.000. Maka dikurangi hutangnya Rp1.500.000. Tadi dia hutang 10 juta, ya. Kemudian dikurangi Rp1.500 sebagai pembayaran apa? motor yang dia pakai setiap hari tadi, ya. Barakallahu Jadi di dikasih harga maka boleh dipakai barang gadainya tapi enggak cuma-cuma, memang dia kasih bayar. Ya, yang nantinya mengurangi hutang orang yang berhutang tadi, yang tadinya hutangnya berapa? 10 juta karena sudah ada pembayaran motor ini selama 1 bulan jadi e, berapa 8.500 lagi dipakai lagi bulan depan sampai sebulan kurang 1 juta setengah lagi jadi tinggal 7 juta seperti itu sampai selesai. Nah, begitu sudah habis hutangnya kembalikan motornya nih. Sudah saya pakai motornya. Ya, hutangnya sudah terbayar dengan pemakaian motor yang saya pakai selama selama ini. Nah, demikian wallah taala.